Pak Heri s i l a k a n Kalau menurut saya ya Itu pemerintah, pemerintah kita tuh sekarang t u h terlalu banyak aturan yang aneh-aneh Yang harus diurus n g g a k diurus Yang nggak harus diurus malah diurus Terima kasih Ya baik Pak h i d a n Pak Nizar Pak Nizar s i l a k a n Pak Ya komentar saya untuk pemerintah Sebenarnya itu terlalu lebay ya Karena banyak masalah-masalah yang Seperti korupsi dan lain-lain Itu yang belum diselesaikan ya Terus juga kalau n g a r a s e g a r pengen menekan kemacetan di Jakarta, subsidi dicabot aja l a h gitu kan.、Nah, diganti ke, katanya ke gas atau dikasih stiker untuk kendaraan yang 2000 cc harus minum tetamat gitu aja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Nizar. Pak Agus s i l a k a n Pak. Ya, saya ini sebenarnya setuju sekali dengan mengatakan diri oleh pemerintah itu. Kenapa? Pemerintah itu kan sebagai r e g u l a t o r どうぞ。 私、so、たちはこの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち i 人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たもの人たちの人たちの人たちのもたちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は n は私は私は私は私は私は私はかは私は私は私は私はかは私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 パナメーショ a が出たパパ、ティアクシたら、ファギトロ、パナフィー、ー。ハロー、u イン、サポミン e イン、マウランニトン、テナ Gak masalahnya Jakarta ini udah, udah, udah macet Jadi memang kalau misalkan b b n y a d i k i t i n Kan cicilannya juga dimurahin、gitu. Betul gak? Saya rasa setuju-setuju aja Gak a p a kok Ya kita ikut aja a t a mau pemesah gitu Terima kasih Pak Baik terima kasih Pak Nizat Sorry Pak Firman Sorry Bu Ya s i l a k a n Pak Ya saya rasa nanti kalau BBM subsidi naik Itu ceritanya akan naik lagi tuh s a t a n y a berubah lagi Ken t m a n t e m a Pak Argo silahkan komentar Anda Ya, saya rasa sih didiamkan aja lah pemerintah ya Dia kan bikin peraturan juga Oke, Pak Alko terputus p a n g sekali tapi Selamat dari Pak Henry Ya, jadi kalau menurut pendapat saya Itu gak masalah Malah menurut saya itu suatu kemajuan Karena begini, kita juga gak bisa semuanya memandang itu dari seorang Ke bisnis di mana kita itu ingin menjual barang kita sebanyak-banyaknya Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya Kita juga mesti melihat semuanya itu secara keseluruhan, secara nasional Karena begini, untuk、e, jangka pendek Mungkin untuk Masalah kendaraan bermotor Rumah yang dengan dantemen Yang agak tinggi itu memang kelihatan m e r u r u t k a n sebagian pihak Tapi kalau kita lihat memang pemerintah Memang seharusnya itu sudah mengatur Bagaimana rakyatnya ini Supaya mereka juga bisa Mempunyai tabungan yang cukup Mempunyai penghasilan yang cukup Untuk jangka panjang Sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang なかなかのマッチョクラマチェ